fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari ikhwan akhwat kau muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hadir di Masjid Al-Hasanah yang kita cintai ini Wafakun Allah wa iyyakum kum jami'an Demikian juga kaum muslimin para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita pada majlis ini Yaitu majlis kiroah ala kitab Riyadhis Salihin dan juga membaca juga e, syarah dari kitab ini yang ditulis oleh Sheikh Salim bin Itan Hilali. E, saudara saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, sampai kita pada bab yang berjudul al Ihsan. Atau bab mula tatafatil aytam Wa wal ihsan ilaihim Bab tentang Mula tafah Berlaku lembut Kepada anak-anak yatim Orang-orang yang lemah Dan berbuat baik kepada mereka Akan tapi sebelum saya memulai Melanjutkan bab ini Maka saya ingin kembali Mundur ke Belakang Yaitu saya ingin menghasung diri saya sendiri dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudari sekalian Untuk memperbanyak amal soleh di akhir kehidupan kita Yaitu kita akan baca bab ke-12 dari kitab ini Yang berjudul Al-Hathu Alal-Izdiyad Minal Khairi Fi Awakhiril Umur Motivasi, anjuran Untuk menambah Kebaikan Untuk menambah amal soleh Di akhir-akhir Kehidupan Bab ini Sebetulnya Diperuntukkan oleh Al-Muallif Penulis buku ini Yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Untuk Di antaranya ya adalah untuk orang-orang tua Orang-orang yang sudah Tua Yang sudah berkepala enam Paling tidak Akan tetapi Dari judul bab ini Maka Kita semua Sebetulnya masuk Karena judulnya Saja mengatakan motivasi Untuk menambah Amal soleh Di akhir kehidupan Nah yang jadi masalah Tidak seorang pun diantara kita Tahu Kapan akhir hidup kita Jadi Siapapun dia adanya Siapapun dia adanya Asalkan sudah mulai ada tanda-tanda Bahwasanya Akhir kehidupan itu sudah mulai mendekat Maka Maka Sesungguhnya dia bisa mengambil manfaat dari bab ke-12 ini Yaitu babul hathi alal izdiyat minal khairi fi awa khirul umur Hasungan untuk memperbanyak amal saleh di akhir kehidupan Kata al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala Beliau menukil firman Allah taala qala Allah ta'ala awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadhakkara waja'akumunnadhir Allah Subhanahu wa taala berfirman awalam nu'ammirkum bukankah telah kami beri kalian umur ma yatadzakkaru fihi man tadhakkara yang cukup bagi orang-orang untuk mengingat, mengingat tugas kehidupan dia. Wa ja'akumun nadzir dan telah datang kepada kalian pembawa peringatan. Sahabat Ibnu Abbas dan juga al-Muhaddiqun mengatakan, di sini Syekh Salim mengatakan, qala Ibnu Abbas wal Muhaddiqun berkata sahabat Ibnu Abbas dan juga para penela'ah Para peneliti hadis Maknahu Arti dari ayat ini adalah Awalam nu'am mirkum siti nasanah Bukankah telah kami beri kalian umur sampai 60 tahun Ada yang sudah sampai 60 di sini? Belum ya? Belum Kelihatannya belum ada Ya, ya. Jadi kata Al Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan maknanya adalah bukankah telah kami telah kami, bukankah kalian telah kami beri umur sampai 60 tahun. 60 tahun itu waktu yang cukup bagi seseorang untuk mengingat-ingat kembali tugas hidupnya. Jadi kalau sudah 60 tahun itu, Neku, bahasa Jawa lagi. Kalau sudah 60 tahun itu tidak bisa, tidak ada lagi kesempatan dan alasan untuk tidak taubat. Yang dulunya neko-neko, neko-neko itu apa? Macem-macem, maka tiba saatnya 60 tahun dia harusnya sudah taubat. Ini menurut pendapat Ibn Abbas dan Muḥakkikun, dan ini akan didukung oleh hadis yang pertama yang nanti akan disampaikan oleh Alimam An Nawawi. Wakila dan menurut pendapat lain, awalam nu amirkum ma yatadak harufihim antadakar, bukankah kamu telah atau kalian telah kami beri umur yang cukup untuk mengingat-ingat tugas kalian? Untuk mengingat-ingat bahwasanya kalian itu adalah hamba Allah sehingga kalian harus kembali dan bertaubat kepada Allah meninggalkan segala macam kemaksiatan maka menurut pendapat yang kedua maknahu samaniya asrata sanah 18 tahun Jadi kalau orang sudah berumur 18 tahun itu sudah saatnya apa? tobat. Sudah ada yang 18 tahun di sini? Hampir ya <gulau> Di sini rata-rata semuanya sudah 18 tahun Yang hadir di sini Anda lulus SMA paling tidak berapa? 17 tahun atau 18 tahun atau 19 tahun Jadi rata-rata di sini itu sudah kena pendapat yang kedua Jadi sudah tiba saatnya kita ini untuk bertawabat kepada Allah kalau dulu kita masa muda, ketika SMP, kalau main futsal dulu belum ada futsal, ya. main bola sampai nabrak-nabrak waktu sholat misalnya, ya waktu sholat asar dijamak sama apa? Maghrib, ya kan? Uh, itu waktu olahraga paling paling enak. Maka sekarang ini sudah bukan saatnya lagi. Kalau dulu mungkin di SMA masa-masa SMA adalah masa-masa paling <laughs> paling apa paling brutal, ya kan? Baju kalau lulus diorot-orot nggak karu-karuan, nggak karu-karuan, ya. Dulu yang mbak-mbak di SMA belum pakai jilbab, ya. Begitu lulus SMA sudah 18 tahun saatnya jadi orang kalem. Ya, pendiam, kemudian yang mbak-mbaknya sudah menutup, auratnya, itu saatnya. Ini menurut pendapat ini. Jadi kita semua kena. Sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak tobat ketika sampai 18 tahun. Karena saat itu, pikiran kita ini sudah apa? Matang. Bisa memikirkan arti kehidupan. Waqilah. Pendapat yang ketiga mengatakan, Arba'ina sanah. Empat puluh tahun. Nah ini, ya, empat puluh tahun. Kalal Hasan wal Kalbi masruruk, wna kalah ini ini Ibn Abbas atau qalahu ini disebut adalah, uh, pendapat yang ketiga ya. Ini adalah pendapatnya Al Hasan wal Kalbi dan masruruk dan juga dinukil dari Ibn Abbas. Jadi Ibn Abbas memiliki dua apa dua pendapat, yaitu enam puluh tahun dan juga empat puluh tahun. Maka kata Syekh Salim bin Dalil Ali wa dan para ulama menukil anna ahlal madinati kanu idza balagha ahadu ahaduhum arba'ina sanatan tafarraga lil ibadah kata para ulama dulu ahlul madinah apabila mereka sudah mencapai usia 40 tahun maka mereka sudah Betul-betul konsentrasi Untuk ibadah Tidak mikir dunia ya. meneh Artinya apa, kalaupun Masih me Mencari dunia Maka dunia itu Porsinya jauh lebih kecil Dibandingkan apa Akhiratnya, dia sudah menjadi Orang-orang akhirat Yang sudah Menginjakkan sebagian kakinya Kemana keakhirat ya ini harusnya pikirannya sudah semacam itu nah ini sebagaimana dicontohkan oleh ahlul madinah orang-orang penduduk madinah sulit sekali dibayangkan pendapat yang keempat mengatakan wa qila huwal bulugh saat itu adalah saat buluh yakni ketika seorang sudah mencapai usia baligh maka udur yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sudah apa habis kalau dulu kejahatan belum ditulis kebaikan bisa ditulis sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah saw kepada seorang wanita yang membawa anak kecilnya berhaji anak kecil belum baligh kemudian anak itu diangkat ditunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Aliha Da Hajun anak kecil ini sah enggak hajinya dapat kebaikan atau enggak? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naam walaki walaki al ajr ya anak kecil itu hajinya sah dan itu kebaikan dan kamu juga mendapatkan pahala. Hmm. Jadi kebaikan ditulis. Akan tetapi uh, sijat ya, keburukan tidak ditulis. Begitu tiba masanya balik sudah orang anak kecil walaupun masih muda kalau sudah anak kecil ya masih muda anak kecil walaupun masih kecil ya. tapi kalau sudah balik maka dia hukumnya sama dengan orang dewasa. Sama-sama rebutan surga Sama-sama menjauh dari neraka Jadi anak kita itu Kalau sudah balik sama kita itu Kedudukannya sama Kasian kalau nanti dia disiasiakan Dia harus diberitahu ya Harus diberitahu tentang kewajiban dia dalam beragama Nah sebagian ulama mengatakan Ayat ini artinya adalah Apabila sudah balik Maka itu cukup sudah waktunya Untuk kalian segala kembali balik itu tandanya sudah sering saya ulangi diantaranya uh, disebutkan empat, ya, empat. Maka salah satu yang tanda ini terjadi sudah balik, ya, misalnya mencapai usia 15 tahun atau uh, sudah mengalami mimpi, <tuh> mimpi apa namanya berhubungan atau mimpi basah orang bilang begitu. Kemudian atau ihtilam bahasa Arab bahasa syar'inya. Kemudian juga yang ketiga adalah ketika seorang itu sudah tumbuh bulu kemaluannya. Ini salah satu sudah ada maka dia sudah baligh. Meskipun usianya 8 tahun misalnya. Meskipun dia belum tumbuh kemaluannya tapi dia sudah ihtilam belum tumbuh bulu kemaluannya tapi dia sudah ihtilam misalnya. Maka balik ditambah ayang perempuan itu mengalami haid ataupun nifas. Wajah aku munadir, wa kauluhu taala wajah aku telah datang kepada kalian peringatan. Kalab nu'abasin wal jumhur, huan nabi shallallahu alaihi wasallam adalah dan telah datang kepada kalian an pembawa peringatan. Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud dengan pembawa peringatan adalah an nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ni kalian sudah saatnya kembali kepada Allah. Karena sudah datang pembawa peringatan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Wakila ash-shayb dan ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah rambut yang mulai beruban. Ya, rambut yang mulai beruban itu tanda-tanda berarti tanda-tanda bahwasanya Allah sudah mulai menarik apa? Udurnya sudah saatnya kita itu kembali. Nah, nanti ngilo aja sudah mulai beruban atau belum. Kalau belum beruban, jangan senang dulu. Kenapa? Intinya adalah apa saja yang menjadi tanda bahwa kematian itu sudah dekat, maka itulah tanda bahwasanya kita harus kembali kepada Allah. Makanya Diriwayatkan Nanti dalam hadis yang e, Nomor 3 atau 2 ya, Diriwayatkan tentang Tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Tentang surat An-Nasr Ketika itu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu e, Diundang oleh Umar Ibn Khattab Untuk menghadiri majlis Khususnya yani Majlis Kasepuhan sesepuh dan pembesar-pembesar sahabat, orang-orang dan sahabat-sahabat ahlul al mereka dikumpulkan beberapa orang yang ahlu ra'i, orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat yang kuat ilmu yang mantap dikumpulkan dalam majelisnya Umar untuk bermusyawarah, majelis suraunya Umar min khutab radhiyallahu taalaan. Nah diantara orang-orang tua itu ada ibnu Abbas. Melihat kedatangan Ibnu Abbas, ni orang-orang tua, para sahabat kibar, ya para sahabat kibar terheran-heran. Kenapa? Ya ini, ini anak kecil. Kenapa kamu masukkan ke majelis kita? Kalau anak ini boleh masuk ke majelis kita, mestinya anak-anak kami juga juga boleh. Maka suatu saat Umar pun mengundang mereka lagi dan memanggil Ibnu Abbas. Dan ibnu Abbas karena saking cerdasnya sudah tahu bahawa Umar saat itu ingin menunjukkan kemampuan dia di hadapan para sahabat yang kibar. Maka kemudian Umar ibnu Khattab mengatakan Ma datakuluna fi qaulihi taala ida ja'a anasurullahi wal fatuh. Apa pendapat kalian wahai para sahabatku? Kata Umar ibnu Khattab tentang ayat telah datang. Pertolongan Allah dan kemenangan. Ia fathu makkah. Pertolongan sudah di depan mata. Maka faqala ba'duhum, sebagian sahabat yang kibar mengatakan, umirna na'hmadullaha wa nastaghfiruhu idha nasarna wa, fat, wa fatiha ALAINA. Kami ini atau kita ini diperintahkan untuk memuji kepada Allah, beristighfar kepada Allah, apabila Allah telah menolong kita dan memberi kemenangan bagi kita wasakata ba'duhum sementara sebagian sahabat yang lain diam ya falam yaqul shay'an tidak punya pendapat faqala maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepadaku kata Ibnu Abbas ya akadha akadzalika taqulu ya Abbas apakah pendapatmu seperti pendapat mereka wahai Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas faqultu la tidak apa kata Ibnu Abbas la ini kalau kita yang hadir apa? Uh, heran ini. Iya kan? Kalau yang sebagian sahabat tadi cuma apa? Diam, enggak punya pendapat. Tidak bisa membenarkan dan tidak bisa apa? menyalahkan. Ini Ibnu Abbas malah apa? Mengatakan, "La." Tidak. Pendapatnya atau pendapat saya tidak seperti itu. Kemudian kata Umar, "Kalau begitu apa pendapatmu?" Dan ingat pendapatnya Umar ini sama dengan pendapatnya Ibn Abbas. Cuma ingin Umar ingin menunjukkan kemampuan Ibn Abbas. Apa kata Ibn Abbas? Kul tu hua ajalu Rasulillah. Itu adalah ajalnya Rasulullah. Datangnya kematian bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aalamahu lahul yang Allah tunjukkan kepada nabinya. Kal kata Ibn Abbas. Allah berfirman, wahai Muhammad, apabila telah datang kemenangan dari Allah dan pertolongan, Dhalika alamatu ajalika, itu adalah tanda datangnya kematian kamu. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu maka banyak-banyaklah bertasbih dengan menyebut dan memuji nama Allah dan beristighfarlah sesungguhnya Allah Maha mengampuni. Lihat tanda kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan Uban. Bukan pula apa yang lain-lain, tapi tanda kematian beliau adalah tatkala kemenangan sudah di depan mata sudah sukses maka kita ini masya allah ya sudah berhasil lulus SMP tanda kematian ya sudah berhasil lulus SMA tanda kematian karena sudah semakin apa semakin dekat berarti ajalnya toh dan kita nggak tahu belum lagi setelah, kalau sekarang apa? UMPTN atau apa namanya? SPB, huh? SPB SPBU? <laughs> SP PTN SP SPF. SPBPM SBM PTN, PTN. SBM PTN Seleksi Oh seleksi bersama Seleksi bagi mahasiswa Oke <laughs> Ya, semuanya begitu ya. Lulus UMPTN berarti apa? Itu tanda ajal. Wow, surak surak seneng-seneng. Ya kan? Masya Allah. Ternyata itu adalah tanda kematian. Sudah gitu lulus. Masya Allah, wisuda. Seneng lagi. Itu tanda kematian. Daftar kerja enggak diterima-terima, stres mati. Enggak. Hati-hati ini. Ya. Kemudian yang sudah kerja sekian tahun, hati-hati. Kalau orang bilang sama orang tuane, panjenengan sekalian Anda, gimana sekarang putranya yang dulu kuliah di UGM? Oh, alhamdulillah sudah jadi orang, masya Allah. Dulu apa itu? Jadi ingat, setiap langkah yang kita langkahkan ke depan itu berarti apa? Ajal kita sudah dekat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keberhasilan dia dalam dakwah itu adalah alamat dan tanda kematian. Maka kita ya, jangan kok kita oh puncak-puncak karir saya adalah nanti ketika saya umur sekian unda. Apa yang ada di depan anda itulah yang anda segera persiapkan. Ya, maka ketika ada dua orang ulama atau beberapa ulang orang ulama Berkumpul kemudian berdiskusi Yang satu mengatakan Kepada temannya kamu Cita-cita kamu apa Atau angan-angan kamu itu apa Angan-angan dia Saya berangan-angan tidaklah datang Satu Jumat kecuali Jumat itu Saya sudah mati katanya. Wah kalau begitu Itu betul-betul angan-angan itu Kamu kalau saya tidaklah Satu hari datang kecuali saya memikirkan Hari berikutnya saya akan mati ah itu juga angan, angan Lah kamu sendiri apa kata kata teman-temannya kalau saya apa yang bisa saya angan-angankan wong jiwa saya bukan saya yang menguasai jadi terkadang kita ini apa cita-citanya masih terlalu apa terlalu jauh ya nikah satu pingin nikah lagi boleh nggak seperti itu boleh kan huh? boleh <Syukur> masya allah ini kubu nikah dua. Sebelah sana. Ya Boleh seperti itu. Tapi ingat. Setiap langkah yang kita langkahkan itu adalah bahawasanya kita semakin mendekati apa? Ajal. Makanya datang seorang, kepada seorang alim. Dan ditanya oleh orang alim. Berapa umurmu? Umurku 60 tahun. Izan? kata orang alim tadi, kalau begitu kamu sejak 60 tahun yang lalu berjalan menuju Allah dan sekarang hampir sampai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kata orang itu. Kata orang alim, "Tahu kamu arti kata-kata kamu ndak?" katanya. "Apa artinya?" "Kita tahu bahwasanya kita kata orang alim tadi, kita tahu bahwasanya kita akan dikembalikan, maka harus dipersiapkan, enggak cuma ngomong tok." Artinya kalau kamu bilang innallillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kami milih Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan, persiapkan orang yang sudah tahu dia itu akan kembali kepada Allah, maka dia tahu kalau dia pasti akan ditanya. Dan kalau dia sudah tahu wawasannya dirinya akan ditanya, maka dia harus mempersiapkan jawabannya. Anda sudah siap? Umur anda untuk apa? Masa muda anda untuk apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah untuk apa? Gaji yang anda miliki untuk apa? Istri yang anda miliki bagaimana? Bukan bagaimana cantiknya bagaimana? Untuk apa itu istri? Segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu akan ditanya oleh Allah. Yawma'idhin eh, latus'alunna yawma'idhin Anin Naim, Sungguh kalian benar-benar akan ditanya Lihat La dan non taukit La tus'alunna Sungguh kalian benar-benar akan ditanya Yani sungguh benar-benar Dua taukit Padahal Allah tanpa taukit pada kita-kita yakin atau tidak? tanpa ditekan dengan lam dan non taukid kita sudah yakin atau enggak yakin tapi Allah ingin menjelaskan dengan jelas-jelasnya bahwasanya kita benar-benar akan ditanya itu semuanya makanya ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin dan Abu Bakar suatu saat Abu Bakar keluar di teriknya panas matahari eh ketemu dengan Umar bin Khattab apa kata Abu Bakar mal la diakhrajaka fi shiddatil har ini sering saya sampaikan apa yang menyebabkan engkau keluar di, di tengah terik panasnya matahari seperti ini? Kata Umar Akhra Janilju, matanya. Saya keluar karena lapar. Maka kemudian pun Umar menunjukkan perutnya. Ternyata apa di perutnya? Batu. Dia mengikat satu batu. Kemudian Abu Bakar pun mengangkat kainnya. Ternyata apa? Ada batunya juga. masyaAllah Yuk dah kalau begitu kita berdua cari makanan yuk. Ya, Masya Allah. Cari makanan tapi nggak punya uang bayangkan itu. Jalan mereka ketemu dengan Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ma'akhiraku maafihadi syida. Maafihadi lharorah. Apa yang mengeluarkan kalian berdua dalam ter, tengah terik panas matahari seperti ini? Kata Abu Bakar Dhunuman, Ma'akhiranilju'ir ya Rasulullah. Kami ini Terdorong oleh rasa lapar wahai Rasulullah. Akhirnya ini orang-orang terbaik wahai kaum muslimin. Orang-orang terbaik kita. Yang akan berjalan di depan kaum muslimin besok pada hari. Kiamat paling depan. ya Kemudian Abu Bakar dan Umar menunjukkan apa? Batunya. Maka Rasulullah SAW juga pun menunjukkan perutnya ternyata ada berapa dua atau tiga batu, tidak salah. Inaailahuloh. Berarti Rasulullah saw lebih lapar dari mereka, mereka berdua. Lihat orang-orang terbaik, calon penduduk surga, mereka lapar, sementara kita kenyang, pingin surga. Inaailahuloh. Ya. Apakah orang penduduk surga nggak boleh kenyang? Boleh, ya. tapi jangan seringan, ya. jangan kesih. Keseringan, suatu saat Kalau masalah sesuatu nyambung Sesuatu gak selesai-selesai ya. Abu Bakar atau Abu Hurairah R.A. pernah e, Saat itu diundang oleh Rasulullah S.A.W. untuk minum Segelas susu dan dipanggil Sahabat-sahabatnya dari kalangan Ahlu Sufah Yang tidak punya rumah tinggal di Masjid Nabi S.A.W. mereka kumpul Semua Abu Hurairah sudah waduh Meng susu gelas kok Arab Ngu Orang sebanyak ini apa ya kebagian saya itu. Sudah gitu dia suruh bagi, nggak ya udah sambil ketir-ketir, ketir-ketir itu apa? Khawatir, khotir-khotir, ya kan? Dari bahasa khotir-khotir itu kalau bahasa Jawanya apa? Ketir-ketir atau ketir-ketir itu bahasa Arabnya khotir-khotir, terlintas kekhawatiran di benaknya. Nah mirip bahasa Jawa sama bahasa Arab, ya. Kemudian setelah selesai. Abu Hurairah, Wahai Abu Hurairah, Minum, Wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah pun minum. Kemudian kata Rasulullah SAW, Sudah, Wahai Abu Hurairah, Sudah. Minum lagi, Terus, Minum terus, Sampai kata Abu, Abu Hurairah, Ya Rasulullah, La ajidu lahu makanan. Wahai Rasulullah, Sudah enggak ada tempat lagi di perutku. Maka Rasulullah SAW pun ketawa dan minum, Sisa dari Abu Hurairah. Terkadang kata para ulama Boleh kenyang. Tapi jangan terlalu, Sering Demikian Siapa saja di antara kita Entah itu umurnya 18 tahun Entah itu umurnya 40 tahun Entah itu umurnya 60 tahun Tidak peduli Di masing-masing kita Ada tanda-tanda kematian Cuma kita terkadang tidak sadar Kadang Sininya apa? Boyo-e apa? pegel, ya. kadang dadanya cengkring gitu, itu sudah alarm itu, ya. kadang giginya senut, senut sakit, gigi apa oh, sakit gigi mematikan, iya. <guluh> dulu teman saya itu ada cerita tetangganya cabut gigi, pendarahan mati, nah cabut sendiri masalahnya. <guluh> dicabut sendiri. Wah, akhirnya saya bilang, "Wah, udah kalau gitu saya enggak mau dicabut." Saya bilang gitu sama teman saya. Terus teman saya, "Enggak, tapi ada tetangga saya satu lagi yang tanya Gimana? Dia sakit gigi enggak dicabut. Akhirnya infeksi mau menyebar sampai otak, mati. Waduh. Enaknya gimana itu kalau sakit gigi, dicabut apa enggak dicabut? Dicabut enggak dicabut sama-sama akan mati, kan begitu. Jadi tanda-tanda itu ada. Tanda-tanda itu ada pada diri diri kita. Maka segeralah kita ini beramal soleh kita banyak berdoa ya banyak berdoa diantara doa mungkin yang makthul adalah sebagaimana uh, yang sering kita dengar Allahumma jal khaira umri akhirahu wa wajal khaira amali khawatimahu ya Allah jadikanlah umur terbaikku sebagai penutup umur jadikanlah umur terbaikku sebagai penutup umur atau jadikanlah akhir dari umurku adalah umur yang terbaik dan jadikanlah amal terbaikku sebagai penutup kehidupanku artinya husnul husnul khatimah kenapa kita harus berdoa seperti itu banyak-banyak berdoa seperti itu innamal a'malu bil khowatin karena amal itu akan dilihat dari apa Hasil akhir Kesudahan seseorang Makanya diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau menceritakan tentang e, Proses penciptaan manusia Di perut ibunya 40 hari Apa bentuknya? Nutfah Kemudian 40 hari bentuknya apa? Mudgah, kemudian 40 hari Bentuknya apa? Alakah, ya Kemudian diutus malaikat Untuk menulis apa saja? Menulis ajaluhu Eh, untuk meniupkan roh dulu ya. Meniupkan roh, kemudian ditulis apa? Ajalnya, ajaluhu wa amaluhu wa rizkuhu. Ya, ajal, amal dan rizki. Wasaqiyun amsa'idun. Kemudian dia ditulis apakah dia menjadi orang yang bahagia ataukah celaka. Ini empat perkara. Ya, berarti ajal itu sudah ditulis. Tidak akan maju, tidak akan mundur. Ida'ja jaluhumla yastakdimuna sya'an walla yastakhirun. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak akan ada lagi kemampuan dan kesempatan mereka untuk maju dan untuk minta maju dan minta mundur. Tidak ada. Kemudian rizki itu sudah ditulis. Kemudian makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ijmalu fittolab. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi yani Wasallam, iaitu berbuat baiklah dalam mencari rizki. Karena sesungguhnya Rizki kalian itu enggak akan diundur-undur Lantamuta nafsun hatta yustawfarizkuha Sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati Kecuali Rizkinya semua sudah dipenuhi Nek Hampir mati Rizkinya belum habis Itu biasanya masuk Lewat infus Harganya mahal Di akhir kehidupan Bayar 10 juta itu sisa-sisa apa? Rizki. Masya Allah. Jiwa tidak akan mati, kecuali rizkinya sudah apa? Dipenuhi. Yang satu lagi apa tadi? Amalnya. Amal itu sudah ditulis. Kita mau duduk di sini, Anda mau hadir di sini, Anda sholat maghrib. Itu semua sudah ditulis. Wa syaqiyun sa'idun. Atau dia celaka ataupun bahagia sudah ditulis kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alaihi al kitab fa fa ya'malu bi amali kemudian ada seorang dia senantiasa beramal dengan amalan-amalan penduduk surga sampai jarak dia dengan surga cuma tinggal apa satu jengkal saja ini yani dekat sekali sudah dengan surga hampir saja dia masuk surga tapi ternyata Allah putuskan dengan kitabnya dengan tulisan dia dengan takdir dia bahwasanya orang ini adalah orang penduduk neraka maka kemudian dia apa namanya membalik 180 derajat maka dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka dan dia mati dalam kondisi seperti itu yaitu waliyad bila dan dia masuk ke dalam neraka Sebaliknya, Inna Rajulah la yang bi amali ahli naf, hatta la yaku nu baina huwa baina hila dira, faysbiqu al kitab, faysmalu bi amali ahli jannah, fayathuluhah. Seorang beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, tapi Allah tetapkan dia adalah penduduk surga, sehingga kemudian dia beritaubat, dia bertaubat pada Allah, kemudian beramal dengan amalan-amalan penduduk surga dan mati dalam keadaan ketakatan dan masuk ke dalam surga. Ini loh. Kita itu nggak bisa jamin. Sekarang masya Allah, jenggotnya masya Allah, ya kan, bagus. Jilbabnya masya Allah, bagus sekali. Sholatnya masya Allah, tapi kita nggak tahu besok. Lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusbihu Rasulul Mu'minen, Oyumsi, kafirah. Pagi hari masih mu'min, sore sudah. Kafir wa yumsimu'minan wa yusbihu Kafir wa sore masimu'min Pagi sudah kafir Na'udzubillahimindalik Fitnah Cobaan-cobaan luar biasa Makanya dulu seorang ulama Atau seorang penulis buku Dia menulis buku yang luar biasa Bagusnya Bagus sekali Sampai dikatakan oleh para ulama Innahu kadishtaral jannah bikitabihi Dia penulis buku itu muslim tadinya penulis buku itu kata para ulama telah membeli surga dengan buku tulisannya di sini ada penulis buku yang dikatakan telah membeli surga dengan tulisannya ada nah ada, nah, ada. tapi orang ini dikatakan oleh orang ulama dia telah membeli surga dengan tulisannya tapi apa yang terjadi di akhir kehidupannya, dia suka duduk dengan orang-orang ateis, orang-orang mulhid, orang-orang yang memiliki subhat, melakukan munakosah, diskusi, debat, dan yang lainnya. Akhirnya, afiyah, subhat masuk ke dalam jiwanya, murtad. Mati dalam keadaan murtad. Padahal, apa kata para ulama? Dia telah membeli surga dengan dengan kitab tulisannya. Maka siapa yang bisa menjamin seorang muadzin, sudah bertahun-tahun dia muadzin. Ketika suatu saat dia adzan, kemudian mau turun, apa yang dia lihat? Seorang wanita cantik sekali beragama Nasrani. Ada di sini muadzin yang sudah bertahun-tahun? Yang sudah puluhan tahun, ini sudah bertahun-tahun. Turun lihat wanita cantik. Nasrani turun dia. Oh, jatuh cinta dia. Hatinya jatuh karena lihatnya dari loteng dia. Ilaha <tik> ilallah. <tik> dia turun. Kemudian dia datangi orang tuanya. Dilamarnya putrinya. Putrinya mengatakan, Saya tidak mau nikah dengan Anda. Kecuali kalau Anda masuk agama Nasrani. Siap. Kata sang Muadzin. Saya siap. Untuk keluar dari agama Islam, kata dia demi untuk nikah dengan kamu. Akhirnya dia pun murtad, dia nikah dengan wanita tersebut. Kemudian dia keluar dari rumah sang wanita, jatuh dan mati. Itu muadzin. Siapa yang bisa menjamin hidayah? Makanya betul-betul kita harus berdoa kepada Allah dan memperjab, memperbanyak amal, amal soleh. Mudah-mudahan kita ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah. Amalan-amalan keburukan kita yang telah lalu, kita mohon ampun kepada Allah. Wallahi ya ikhwan, demi Allah saudara-saudaraku sekalian. Allah maha menerima taubat. Dan Allah tetap akan menerima taubat. Meskipun dosa itu tadi baru anda lakukan sebelum datang ke majlis ini. Meskipun. Bahkan meskipun dosa itu baru saja Anda lakukan sebelum mendengar saya berbicara ini. Allah senantiasa akan menerima taubat. Maka banyak-banyaklah beristighfar. Mendingan kita mati dalam keadaan bertaubat daripada mati dalam keadaan apa? bermaksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan kepada kita kaum muslimin husnul khatimah. Mudah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan kepada kita ikhlas dan mutabaah istiqamah dan husnul khatimah Allahumma amin wa warahmatullahi wabarakatuh